Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man ma mab'ad Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Mandu Masul Fikhi wa Qa'idih Karya As-Syeikh Al-Alamah Muhammad bin Saleh al-Faymin Rahmatullahi alaih. Jadi kitab ini pantunnya, matanya itu dan juga syarahnya itu Karya As-Syeikh Muhammad bin Saleh al-Faymin Dua-duanya jadi kalau misalkan Antum menghafal Sebenarnya bagus baik ini dihafal Karena mencakup usul fikih dan juga Kuwait al-fikhiyah Tapi kalau seandainya Antum belum menghafal Yang paling inti Antum sudah menghafal Al-Quaid al-fikhiyah karya al-Sa'di Sama sudah mempelajari ilmu Al-usul, minimil usul yang Karya Ibn Sayyimin yang pertama kemarin itu Itu sudah mewakili sebenarnya Nanti setelah kitab ini InsyaAllah bi'idnillah bi'idnillah Kalau Allah mudahkan nanti Nah rasanya Kayaknya itu enak sekali yang baca kitab usulnya Jadi kitab ini nanti setelah ini kita akan baca Kitab usul fikih karya Asyikh Sa'di juga. Nah warahmatullahi Tapi ringkasannya lebih ringkas lagi Sebenarnya teman cuma ngulangi sebenarnya ya Cuma nanti kita lihat Kalau misalkan masih senang baca usulnya Kita baca usul fikih atau Yang semisalnya Tapi kalau sudah bosan ya nanti nyari kitab yang lain lagi Kan tinggal dikit lagi ya kan? Tinggal 5 eh, lembar lebih sedikit ya Assalamualaikum warahmatullahi Ya kan, tinggal kurang lebih 5 lembar Selesai nanti nah, Ya kan, 5 lembar lebih sedikit Nanti insya nanti Ganti kitab lagi insyaallah, ya Nah, malah ini tinggal dikit lagi kalau yang ini ya Nanti insya Allah ya, Kalau ini nanti kalau belum dapat Nanti itu hitung Karena itu masih ada satu lagi nanti. Tinggal dikit lagi kan itu eh, Insya Allah, barahmatullahi Nanti kita lanjutkan kitab yang berikutnya Langsung saja barakallahu fikum halaman 281. 281. Nah, barakallahu fikum. Antum kalau mau ikut nyimak punya itu bisa juga karena panjang membahasnya. nah barakallahu fikum. Kita lihat sini. Qala al-mu'allifu afhamuhullah wa syartu 'ad din kaunuhu min maliki wa qul kal maliki. Berkaitan masalah syarat untuk akad itu Akad boleh dilaksanakan syaratnya apa? Syaratnya bersumber dari pemiliknya atau orang yang sudah diwakili atau dari wakilnya, paham ya? Kalau lagi lagi syarat untuk transaksi akad itu apa syaratnya? Bersumber dari pemiliknya langsung atau dari orang yang sudah apa diserahkan urusan kepadanya wakilnya maksudnya, paham belum? Contohnya kalau atom jual sapi tetangga itu milik atom bukan? Tapi tetangga milik antum bukan, bukan. Nah itu berarti antum ketika ngadang transaksi jual beli nggak sah, karena antum menjual barang yang bukan milik antum, paham ya? Nah sekarang lagi ngetren ngetrennya jual beli online itu hati-hati. Jual beli online nasehatnya yang perlu diperhatikan, upayakan ketika menjual barang barang itu ada dan antum punya kerjasama dengan pemilik barang. Itu penting sekali, karena banyak sekarang cuman orang nengok di supermarket, Alfamart, Indomart, langsung foto-foto-foto-foto setelah itu di online kan, siapa yang beli, siapa yang beli. Barang belum milik dia, enggak boleh. Kecuali kalau dia punya apa? Punya semacam kesepakatan transaksi dengan pemilik toko. Pak, Bu, ana bantu jualkan ya. Kata mereka, "Tafadhol, silakan." Berarti boleh, dapat izin. Tapi sekarang kebanyakan orang enggak gitu, gitu loh. Pergi ke supermarket, ke toko, ke swalayan misalkan, memfoto barang-barang yang bagus, baru dia jual online. Boleh enggak seperti itu? Tidak boleh karena barang belum milik dia Dan dia tidak ada kerjasama dengan pemilik Barang tersebut Yang diperbolehkan itu contohnya ya? Si A punya madu nah, Contohnya yang mudahnya ya Si A punya madu Ana masarkan madu dia Si A tahu kalau ana masarkan itu loh. Siapa yang beli madu Si silakan Ada madu randu Madu akasia Ada madu rambutan Ada madu macam-macam lah nah, Kemudian si A ini kan Pemilik madunya Ana tidak punya madu Paham ya, madu yang nak jual ini madu si A cuman ana ada kesepakatan dengan si A menjualkan barang dia dan si A sepakat tafadhol zinakan itu boleh. Paham ya? Namanya apa? Perwakilan. Namanya karyawan untuk menjualkan. Sales itu enggak masalah juga sales memasarkan barang orang lain tapi kan ada kerjasama dengan pemilik barang itu loh. Yang dilarangnya bagaimana? Yang dilarang antum memasarkan barang dalam keadaan barang bukan milik antum dan antum enggak ada kerjasama dengan pemilik barang tersebut. Hati-hati. Karena mungkin sekarang antum kan semuanya offline di sini ya. Nanti suatu ketika antum sudah berkeluarga, sudah beli online, lihat. Barang itu upayakan sudah antum miliki atau menjualkan barang orang lain, orang lain ini kerjasama dengan antum, boleh. Kalau oh, Bang. Eh, tapi kalau antum menjual barang yang belum antum miliki, hanya foto sana, foto sini kemudian antum jual, itu enggak diperbolehkan. Karena apa? Karena barang barangnya belum menjadi miliknya atau tidak ada kerjasama dengan pemilik barang. Faham salah ni ya, surahnya faham salah ya, kita lihat lagi. Kau nuh, wasatu akad dan kau malikin syarat akad transaksi itu, Naam keadaan dia itu sumbernya dari pemiliknya. Aimalik menlihad al akad, maksudnya dia dah pemilik akad tersebut atau transaksi tersebut. Wahad yasmal kula akad ini mencakup semua akad, akad nikah, akad nam barakallahu jual beli akad pergadaian sawaun kana nam barakallahu fikum kana akdabain au jaratin au rahnin au waqfin au wadi'atin au ariatin, baik ini mencakup akad jual beli perkontrakan kemudian barakallahu fikum pergadaian kemudian wakaf kemudian wadi'ah barang titipan au ariyah atau pinjam meminjam Paham ya, antum meminjamkan barang ke orang lain harus syaratnya barang milik siapa? Milik antum. Paham belum? Kalau barang milik orang lain antum pinjamkan ke orang lain, itu enggak diperbolehkan hukum asalnya. Kenapa? Karena barang itu bukan milik antum. Paham belum? Antum nitipkan barang ke orang lain, barang itu milik orang lain juga enggak boleh karena barangnya bukan milik antum. Paham maksudnya? Ayo anak barokallahu fik seperti itu. Antum mewakafkan, ana wakafkan tanah sebelah rumah itu untuk dibikin dibangun pondok pesantren. Tapi tanah sebelah rumah itu bukan milik dia gitu loh. Milik orang lain. Boleh enggak Bang? Enggak boleh. Karena bukan miliknya. Paham soal ini? Paham ya, ini penting ini. Seperti ini dinam. Rahn, juga sama. Hah? Tetangga antum lagi safar ke luar Jawa misalkan, tetangga antum lagi safar. Nah, antum di pasranya apa? Suruh nunggukan rumahnya, rumahnya orang kaya, rumahnya punya mobil, punya motor. Paham ya? Ternyata ada dari situ yang dipasrahi tadi itu untuk nunggukan rumahnya tadi itu, dia mencari kesempatan dalam kesempitan. Paham ya? Nah, maksudnya bagaimana? Karena pemilik rumahnya enggak ada, dia gadekan motornya. Paham ya? Biar dapat apa? Pinjaman uang. Boleh enggak gitu? Antola, enggak boleh sampai dia dapat izin dari pemilik motornya. Penting ya ini, ayyuna amara lakum. Karena zaman sekarang DPKB apa DPKB itu? Hmm? Apa DPKB? Bisa digadaikan sekarang BPKB itu. Apa itu BPKB? Apa? Suratnya. SIM, STNK. Apa BPKB itu? <guruh> Buku -buk -buk kecil kan. Cuman apa itu? Kan harus tahu juga kan antum kan mungkin suatu ketika punya BPKB. Lah BPKB itu apa? Apa antum? Hmm? Kalau teman Bapak PKP Apa itu? Badan apa? Hah? Badan apa? Ayo Hasan, namanya buku pemilik kendaraan bermotor. Paham ya? Nah, bukan awah, oh, bukan badan pemasaran keluarga berencana ya. Lain lagi, lain lagi itu ya kalau badan pemasaran keluarga berencana lain lagi itu BPKB ini buku pemilik kendaraan bermotor. Jadi kalau motor kalau BPKB-nya enggak ada, kosongan dianggap kosongan harganya murah. Walaupun motor CBR misalkan kalau nggak ada BPKB-nya murah, bisa jatuh anjlok 10 juta dapat. Kalau tanpa BPKB ya. Naam barakallahu fikum. Tapi kalau BPKB kan pemilik, buku pemilik kendaraan bermotor. Ini sekarang bisa digadaikan itu lho. Paham ya? Walaupun Nah ambarokalafikum kita melarangnya karena ada unsur ribawiyah di dalamnya. Nah ambarokalafikum kita lihat lagi. Apa kata majud sini? Wamin akdin, nuanan aku ada ak dan lainnya milikkuh. Fakatkuh betul lainnya sih penting. Barangsiapa yang melakukan akad dengan suatu akad yang dia tidak memilikinya, maka akadnya batal, tidak diperbolehkan, tidak dianggap sah. Am ya, ma barakallahu fikum barang siapa yang melakukan akad, transaksi akad yang dengan sesuatu yang dia tidak miliknya maka batal. Batal transaksinya. Faham ya, upayakan barang itu milik antum sehingga tenang, tenteram tidak ada masalah. Tapi kalau antum akad jual beli kok barang orang lain, antum jual sapi tetangga, antum jual kambing saudara antum bukan milik antum jangan. Paham ya? Nah, karena tidak dianggap sah transaksinya. Dalilun dalika qaulullah taala, dalilnya mengenai hal tersebut adalah firman Allah taala, ya ayyuhalladzina amanu la takuloo amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian memakan harta-harta kalian diantara kalian dengan cara yang batil. Lah kalau antum menjual barang orang lain, dapat harta-hartanya batil atau tidak itu? Harta Hartanya harta haram atau bukan? Harta haram karena antum mengambil harta tersebut dengan cara yang batil. Amlumun memakan harta dengan cara yang batil dan itu. Kalau mau jual barang ya barang milik sendiri. Paham ya? Atau dia diwakil atau dia sebagai wakil dia diserahkan barang kepada dia dia boleh menjualnya. Paham maksudnya ya? 6. Nah, nanti juga ada permasalahan lagi. Si A sama si B teman dia, teman akrab sejak kecil dulu ya si A sama si B ini. Si A ternyata usahanya sukses dia. Si A punya mobil, punya motor, punya kapal punya helikopter sukses dia usahanya pokoknya, si A ini si B dengar kalau si A ini mau menjual helikopternya wah si B gak ngomong-ngomong langsung apa langsung jual ke orang lain nah, siapa yang mau beli helikopternya si A misalnya, tanpa si B ini ngomong si A kalau mau jualkan itu loh ya? padahal si A ini pengennya helikopternya cuma dihargai 35 juta second nah bekas loh 35 juta ya Si Siben jual laku 50 gitu loh Tapi tanpa sepengetahuan si A Nah kalau Anto melihat perhat Anto perhatikan baik-baik Menguntungkan si A enggak aslinya Dilihat dari harganya Si A pengen jual berapa tadi 35 juta Si Siben jualkan tanpa sepengetahuan si A Barang helikopter itu milik si B atau bukan? Milik si B atau bukan? Bukan Si B ngomong Siapa yang mau beli Ini helikopter Ori cuman second Pami bekas Nah made in Indonesia misalkan Kamu ya, cetakan Indonesia, Bikinan Indonesia. Ternyata apa? Laku 50 juta Tapi si B ini ketika menjualkan barang si A Tanpa minta izin si A Datang ke rumah si A-si A Anda denger Antum mau jual helikopter Antum ya? Iya Namun ini jatah menjualkan laku 50 Nah Dan seperti ini keadaannya Sah gak transaksi jual belinya Si B menjual barang bukan milik dia Tapi apa? Dan tanpa sepengetahuan si A yang si A sudah ada keinginan untuk menjualnya gitu loh. Nanti dibahas nanti ya. Kalau si A ridho. Tidak masalah. Karena apa? Ada manfaatnya. Pengennya 35. Laku berapa? 50 juta. Karena ada untungnya situ. Faham ya? Namun barakallahu fikum. Tapi kalau tidak ridho. Tidak jadi. Karena ya, dia jual barang bukan milik dia. Faham maksudnya ini ya? Jadi kalau dia jualkan barang ke orang lain. Harus tahu dulu. Yang punya barang tersebut. Faham belum? Seperti kemarin kisahnya kan anak pengennya nah barakallahu fikum helikopter ini tentunya helikopter ini pengennya anak pokoknya nggak mau tahu terima bersih 35 juta. Silakan kujual nanti kalau lebih dari itu untuk antum sisanya. Ternyata dia pandai untuk negosiasi dia. Apa negosiasi, Bang? Tawar menawar. Bang, negosiasi tawar menawar dia. Pandai dia. Ternyata laku 50. Hah, laku 50 dijualkan laku 50. Pemilik helikopter dapat berapa? 15. Pemilik helikopternya berapa? Pemilik helikopternya. Pemilik helikopter ngomong gini. Si, eh, contohnya yang dijualkan Mahmud lah biar antum paham yang Mahmud. Mahmud, tolong jualkan helikopterku 5 35 juta. Mau enggak mau pokoknya terima bersih upayakan laku 35 juta. Sama Mahmud dijualkan laku 50 juta. Yang pemilik helikopter udah ngomong nanti Kalaupun antum jual terserah Pokoknya anak pengennya 35 juta Sisanya kalau antum jual Kalau laku lebih dari itu untuk antum misalkan ya? Dijual sama Mahmud laku 50 juta ya? Nah setelah itu Pemilik helikopter nanti dapatnya berapa? 35 Yang 15 milik siapa? Milik Mahmud Itu boleh seperti itu? Boleh gak? Boleh gak? Boleh Karena sudah ada kesepakatan Itu penting seperti itu ya Karena yang namanya manusia itu macam-macam bentuknya Kita lihat di sini. Ina antaku nanti jarat antara demingkum kecuali kalau memakan harta tersebut sebabnya karena perdagangan yang sumbernya karena saling rido diantara kalian orang dagang jual beli harus saling rido kalau enggak saling rido saling marah-marah nambah rokalafikum nambah rokalafikum atau saling merengut misalkan tidak sepakat setuju misalkan itu jangan kenapa jangan? Karena dikhawatirkan nanti tidak ada ketenangan ketenteraman orang jual beli jujur rido paham ya, amanah Nah fikum, berapa sandalnya Pak? sandalnya ini harganya 50 ribu paham ya, sandal apa kemarin sandal agar kawi, paham ya, 50 ribu gimana, setuju gak gimana kalau 45 ribu ya gak masalah, sudah silahkan 45 ribu gak masalah, takutlah diizinkan, rito, udah bayar 45 ribu ambil sandalnya, sah sudah paham ya, nah tapi kalau dia ketika jual belinya masih belum clear, kemudian saling apa selanya saling baku hantam, adu mulut atau semisalnya hindari. Kita lihat lagi. Wa <tul> qala <tul> an-nabiy sallallahu <tul> alaihi dan juga sabda Rasulullah <tul> sallallahu kepada Hakim bin Hisyam radhiyallahu anhu, indak." Penting ini pendek simpel padat, larangan orang yang larangan jual beli barang yang bukan milik dia. Ingat-ingat ini, menjual barang bukan milik dia Nah, Dilarang hukumnya haram Kecuali diizinkan oleh pemilik barang Penting sekali itu Jangan kamu menjual Barang yang bukan Milikmu atau barang yang tidak ada Di sisimu Maksudnya barang orang lain nah, Ini nasihat untuk anak pribadi Untuk antum semuanya Kalau jual beli online Upayakan barang itu milik sendiri Atau barang sudah ada di sisi antum atau antum sekedar masarkan barang orang lain orang lain ini tahu kalau antum masarkan am ya jangan cuma kutek kutek kutek jual beli online kemudian bahwa barang barang orang ini diposting, diposting diposting diposting dijualkan tanpa sepengetahuan pemilik barang itu hindari karena ada pro dan kontra nanti ya kalau pemilik barang ngasih harga segitu am ya am ya? ternyata pemilik barang pengennya harganya murah malah dia lama dia jual mahal merusak pasaran pam belum jadi penting ini ya jual beli online munculnya kapan sih munculnya? Kapan munculnya? Sejak kapan? Sejak kapan jual beli online munculnya? Ya sejak munculnya HP Android ini. Dulunya kan offline terus harus jual beli. Telepon pun juga telepon jadul itu kan nggak auto online nggak bisa ya kan. Cuman apa? Offline aja. Pam ya. Nah oleh karena itu hindari seperti tadi itu ya. Hindari menjual barang milik orang lain. Antum posting, antum foto-foto, foto kemudian antum kirimkan siapa yang beli ini, siapa yang Eh, mau beli ini, harganya sekian-sekian tanpa ada kesepakatan dengan pemilik barang tanpa diizinkan oleh pemilik barang tanpa ada kerjasama, hindari kerjasama dulu, contohnya ada nah, si pulan itu, dia punya di rumah kantor PBB dia. punya PBB, apa PBB bang? pusat barang bekas paham ya? Nah, dia di rumah barang bekas, banyak sekali barang bekasnya paham ya? nah, si mahmud ini ingin masarkan barang bekas itu, nelpon dulu Ya, Fulan, bagaimana kalau anak ikut masarkan barang bekas milik antum? Amnya, posting semua gambar-gambarnya begini ini ada kipas angin bekas, ada matem-matem lah semuanya bekas, serba bekas semuanya. Ya. Nah, itu diizinkan dari pihak apa? PBB tadi itu. Amnya, Mahmud boleh engkau jualkan? Ini gambarannya boleh engkau jualkan? Boleh, karena sudah dapat izin dari Namp PBB ya, kantor PBB, kantor pusat barang bekas. Nah, barulah kalau fikum kalau antum mau tahu, lihat Jogja itu banyak kadang-kadang tuh -kadang melihat pikir jalan tuh PBB itu bukan bukan persatuan bangsa-bangsa bukan namanya itu pusat barang bekas. Hanap pun kaget juga lihat ada kantor PBB di sini, ternyata kantor pusat barang bekas. Namanya, maksudnya itu jual barang bekas ada semua di situ. Ya walaupun tidak lengkap tapi ada lah. Kesimpulannya, kalau menjualkan barang orang lain, ima izin terlebih dahulu atau ada kerjasama dengan pemilik barang atau sudah izinkan ini penting. Jangan sampai menjual barang yang tidak dimiliki. Bahada ya dulu Allah an-nalinsan alayat as-saraf bishayin lais ala huwa layam likuhu. Masya Allah. Ini menunjukkan bahasanya seorang itu tidak boleh. Nah, apabila kalau fiqum bergerak dengan sesuatu, maksudnya tasaraf itu bergerak dengan sesuatu itu, maksudnya apa? Maksudnya menjual barang sesuatu yang lain salahu, yang bukan miliknya, yang bukan apa, yang tidak ada pada dirinya, walanya milikoh dan dia tidak memilikinya Jangan. Ambil kalau atau menjual sapi tetangga boleh ya kalau tetangganya mengizinkan tapi kalau enggak mengizinkan tiba-tiba mau -tiba jual onlinekan begitu karena butuh uang jangan nah barakallahu fikum walla mustaan walianna llah taala qala dikarenakan Allah taala juga berfirman ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidaynin ila ajalin musamma fatubuu wahai orang-orang yang beriman apabila kalian berhutang dengan suatu hutang sampai waktu yang telah ditentukan batasan waktu tempo yang sudah ditetapkan maka tulislah apa fungsi untuk menulis hutangnya sekian-sekian, fungsinya apa fungsinya apa, Artur Rahman, fungsinya apa fungsinya 6, nah, apabila dia meninggal, biar diketahui karena orang hutang itu bukan sembarangan orang hutang itu mau gak mau harus dibayar itu loh ya? nah kalau dia punya hutang eh, kemudian khawatir nanti terlupakan catat toko pojok 5 juta toko sidan 2,5 juta misalkan ya? 6 toko yang lainnya sekian juta, tertata semuanya. Ketika dia meninggal dunia, keluarganya itu enak untuk mencari hutang-hutangnya itu siapa saja yang dia hutangi, pamulung. Karena kan ketika orang meninggal dunia, meninggalkan harta warisan langsung dibagi atau tidak hartanya? Gak langsung dibagi, dicek dulu punya hutang gak? Dia meninggal dunia meninggalkan harta peninggalan tarikah jumlahnya total 2 miliar, banyak nggak? Dua m banyak kan? Tapi hutangnya 1 miliar setengah, pamulung. Ketika meninggal, semua di total hartanya itu harta peninggalannya mau dibagi, ditahan dulu. Amnya, cek punya hutang nggak, punya wasiat nggak, harta untuk penyelenggaraan jenazah nggak dari situ juga. Amnya, mulai makam, yang gali makam juga nggak sih. Sekarang pakai ambulan juga butuh uang sebagian itu kan itu. Nah kemudian yang mandikan kadang kalau nggak berani mewakilkan orang lain harus bayar juga. Nah itu semuanya proses penyelenggaraan jenazah ambil dari uang situ punya hutang Abdul Mansur itu. Punya wasiat diambilkan di situ. Paham ya? 6. Nah, 2 M peninggalannya. Ternyata hutangnya qadarul masfa'al 1 miliar 1 Sisa berapa berarti? Eh? Sisa 500, sisa 500 juta. Dalam ya sisa 500 juta. Ternyata punya wasiat lagi. Dia mewasiatkan sama si Mahmud. Mahmud bukan keluarganya ya, bukan ahli warisnya. Mahmud nanti kalau aku meninggal nambar kalau fikum tak kasih hartaku setengah katanya, Paham ya? setengahan melebih sepertiga, Paham ya? akhirnya keluarganya tahu, tertulis itu bahwasannya Ahmad itu dapat wasiat ngasihnya gak boleh, lebih dari sepertiga dia hanya dapatnya sepertiga saja sisanya dikembalikan kepada ahlu waris, setelah itu bisa dibagikan Utang selesai wasiat selesai penelenggaraan jenazah selesai sisanya silakan dibagikan. Apa maksudnya ya? Penting. Kita lihat di sini lagi. Wuasiyakul ayyahu dullah ala annahu la buda'an yakuna Dan konteks ayat tersebut menunjukkan bahwasanya harus yang namanya transaksi akad itu di antara dua orang yang saling memiliki. Si A memiliki uang, si B memiliki barang, dua-duanya memiliki. Nah, seperti itu baru bisalah terjadi apa yang namanya akad atau transaksi jual beli atau yang semisalnya. Tapi kalau tidak saling memiliki, nah barakallahu fikum jangan dilakukan. Kita lihat sebabnya. Wa ammat ta'lil dan adapun ta'lil atau ta'lil alasan dan adapun alasannya faliannahu laudzatil aqd. Kalau seandainya diperbolehkan akad, transaksi min khairil malik. Kalau seandainya diperbolehkan transaksi atau akad bukan dari pemiliknya ini penting. Laat dadali kailan nizak wal faudo. Nisaya akan menghantarkan kepada perselisihan dan keributan ribut nanti. Kenapa ribut? Karena kalau enggak diharuskan, nampaklah kalau vikum dari pemiliknya nanti orang akan jual barang orang lain itu loh. Mami, butuh uang akhirnya tiba-tiba wa jual sapi tetangga. Eh, butuh dana jual apa, -apa. kalau kalau mobil tetangga. Itu kalau enggak di kalau tidak abad diatur dengan syariat seperti itu. Wasara kulo insaniyuridu an yabi maknam. An-yabi milik aku dan menjadilah setiap orang itu akan apa? Dia ingin menjual milik orang lain. Yabi on-hobi dunia Dia menjualnya tanpa ada apa? Tanpa ada kepemilikan. Maksudnya tanpa ada dia, tanpa dia menguasai barang tersebut. Tanpa dia apa? Nabi Allahumma fiikum menjadi wakilnya. Maksudnya dia benar-benar menjual barang orang lain tu ya. Wilayah itu maksudnya dia nggak punya wilayah barang terhadap barang tersebut. Nggak ada kepemilikan itu. loh Ya murni menjual, menjual barang orang lain. Wahadalah hadala ta'tihi syari'ah wa tardo. Yang seperti ini tidak datang dalam syariat dan tidak pula diridhoi oleh syariat lima yahsulu fihi min fasadil qulub karena akan terjadi situ nanti kerusakan hati, mutafarqul ummah dan akan terjadi berpecah, berpecah belahnya umat. Allahu musta'an. Contohnya, wa min amsalati dzalik contoh-contohnya. Nah barakallahu fiikum kata dan termasuk contoh-contohnya ay wanaan Ayah wan? Ayah wan? Ana termasuk contoh-contohnya kata beliau, malahu ba'in insan ma yang milik. Contohnya ada orang menjual barang yang bukan milik dia. Ada gambaran belum? Menjual barang bukan milik dia ada gambaran ya? Ayah wan? Fal bai'u ghair Jual belinya enggak sah. Enggak dikatakan sahih. Hatta law tamal ijab wal qabul, walaupun sempurna ijab dan qabul. Paham ya? Sempurna ijab qabul. Berapa Pak ini Pak harganya Pak kambingnya? gambingnya ini karena PE atau PE Antun peranakan etawa besar itu. Nah fikum harganya 3 juta setengah katanya. Am ya? 3 juta setengah katanya. Nah, tapi kambing tetangga itu. Kambing tetangga. Ya nasah nasahlah nih 3 juta setengah. Ambil kambingnya, ijab qabul terjadi. Tapi barang milik siapa tadi? Milik tetangganya. Wa nah, wa ilmu tsaman. kata beliau, "Hatta law tamma al ijab wal qabul wa ilmu tsaman wal mabi" Hatta walaupun terjadi sempurna ijab pobul dan diketahui harganya, wal nabi dan barang ini jual wahas nata kalbut dan terjadi serah terima langsung tetap tidak sah liana hulai samaikan karena dia bukan pemiliknya, faham belum? Jadi menjual barang orang lain walaupun diketahui harganya, diketahui barangnya, faham ya? Diketahui harganya, diketahui barangnya, kemudian ijab pobul, faham ya? Dan bahkan tak kalbut serah terima langsung tidak sah karena yang dia jual bukan barang milik sendiri. Nah, pada kalau fiku seperti itu. Akhwatuuddina azza lana azqakumullah wa hafidakumullah jami'an. Kita lihat lagi. Wa kadhalika law rahana li daynin Seperti itu pula kalau seandainya ada orang menggadaikan menggadaikan barang agar dia dapat hutang. Agar dia dapat apa? Hutangan. Wa huwa gharu malikanil marhun padahal dia bukan pemilik barang gadaian tersebut. Apa nah, paham ini ya? Jadi menggadaikan barang ngamara kalau fikum yang barang itu bukan milik dia agar dia dapat hutangan, lam yasih maka tidak dianggap sah pergadaian tersebut. Paham belum? Contohnya tadi itu, menggadaikan ngamara kalau fikum motor tetangga, menggadaikan BPKB orang lain. Paham ya? Walaupun transaksi pergadaian BPKB di hati dilarang ya. Nah maksudnya intinya itu menggadaikan barang orang lain itu dilarang. Wa khadali kalau tabar roh abihsodah koh hal fakir, au hadiah limannya teluh mawadta, mawadta. Au khadali ini penting juga nih. Seperti itu pula orang yang apa memberikan sumbangan berupa sedekah kepada orang fakir atau memberikan hadiah kepada orang yang dia itu ingin mendapatkan cintanya atau yang selain itu tapi barang orang lain. Alhamdulillah. Ya? Antum lagi jalan-jalan santai itu ternyata apa? tetangga antum, naruh apa naruh nama barangkala fiikum jubah haromen depan pintu, dia barusan beli jubah haromen, ditaruh depan pintu antum ambil, jubahnya tadi antum ketemu ikhwah lain tak kasih hadiah buat antum, katanya ya? yang antum hadiah kan milik siapa? milik orang lain, haram enggak boleh, karena bukan milik dia contoh yang lain, nama barangkala fiikum 6 antum dititipin uang oleh teman antum misalkan ah, anda netip uang ya berapa, 50 juta katanya siap, anda, anda bawakan, anda simpankan antum simpan, ternyata apa suatu ketika antum mau nyumbang antum nyumbang orang fakir miskin tapi pakai uang itu gitu loh. bukan milik antum, sah atau enggak enggak sah juga, karena antum menyumbangkan harta milik orang lain, emlum jadi perlu diperhatikan, barang titipan jangan di oah-oah bahasa itu, jangan disentuh-sentuh, jangan diubah-ubah amnya titipannya titipan sebagaimana amanahnya seperti itu anbarqalafiku kita lihat lagi kata beliau fa inna hada atabarru' sahih maka sesungguhnya tabarru' sumbangan ini tidak dianggap sahih li'annahu laysa min malikin karena sumbernya bukan dari pemiliknya karena bukan dari apa karena bukan dari pemiliknya sehingga tidak dianggap sah tidak diperbolehkan situ, karena dia menyumbangkan harta bukan milik dia, milik orang lain. 6. Nah. Makhum solatnya berikutnya. Wakahdali kalau baa huran fainal baik layaseh. Kenapa? Apa enggak benar? Orang merdeka itu tidak dijual belikan itu loh. Yang diperjual belikan adalah buda. Fahamil baik baik ya. 6. Nah. Seperti itu pula contohnya ada orang jual Hurran orang yang merdeka. Fainal baik layaseh. Jual belinya enggak sah. Hatta lawkana. Ibn Nahu awabah awak walaupun itu anaknya bapaknya saudaranya lianahulai sama nikahkanlahu karena dia bukan pemiliknya namitin al Qurra layum lak dikarenakan yang namanya orang merdeka tidak dimiliki merdeka yang merdeka sendiri amin ya nampak kalau fikum misalkan antum apa-nya kita atau antum orang merdeka ya enggak dijual mau enggak bang enggak mau merdeka yang diperjualbelikan itu budak zaman dahulu ketika zaman rasulullah para sahabat perang dapat tawanan sahabat budak budak itu yang diperjualbelikan itu loh paham ya? Nah dengan harga yang berbeda-beda ada yang harganya mahal, harganya murah tergantung apa keadaan budak tersebut. Adapun kalau zaman sekarang pembantu rumah tangga, nah barokallahu fiikum apa singkatannya pembantu rumah tangga (PRT) nah barokallahu fiikum itu tidak diperjualbelikan pembantu pembantu. Bahasa Arabnya apa namanya Khodim, bukan apa bukan bukan Amatun. Kalau Amatun budak perempuan, Abdun budak laki-laki. Kalau zaman sekarang, silakan ada orang kerja luar negeri TKW, tenaga kerja wanita atau TKI, tenaga kerja Indonesia umum itu ya, itu di sana itu bukan budak itu loh. Jadi kalau ada di luar sana memperlakukan sebagai budak, liru pembantu ya pembantu Khodim namanya ya enam. Tak beliikit lagi. Waktu ala kata beliau Kadalika. Lauzawat ibn Nata khairihi lam yasrihal akat li anakulanya milik dalil penting juga ini. Seperti itu pula kalau seandainya ada orang menikahkan putrinya orang lain, maka tidak sah dia dianggap sah akad nikahnya. Dia punya tetangga, tetangganya itu punya anak perempuan. Nah, orang ini malah nikahkan, nikahkan anak perempuannya ke orang lain itu loh. Sah atau tidak? Tidak sah karena dia apa sih dia? dia itu apa hubungannya dia dengan putri tetangga tadi apa hubungannya enggak ada hubungannya kan sehingga ketika dia menikahkan putri tetangga tadi itu untuk orang lain enggak sah paham karena tidak ada keterkaitan wala syaih bukan wali wala syaih la nikahain labi wali ya? tidak ada pernikahan kecuali dengan wali jadi kalau jadi kalau nikahkan diri sendiri atau menikahkan putri orang lain ke orang lain enggak sah pernikahannya mahum shalat. nah nabarakallah fikum seperti itu Akhwani fi din 'azza wa wazzaqallahu wa habithakumullahu jami'an. Naam. Wa qit 'ala hadha baqiyatu al'qud fi jami'i wa ihaha tanqiyaskanlah. Seperti contoh-contoh ini sisa-sisa transaksi atau akad yang ada dengan seluruh jenis-jenisnya. Wa dhahiru kalam an-nadhim Yang nampak lahiriahnya yang nampak ucapan ucapan muallif an-nadhim al Syekh Muhammad maksudnya Doher utapan beliau bahwasanya idawa ke Amin khalim Malik kalau ini terjadi, nah, terjadi dari apa? Eh, terjadi dari orang yang bukan pemiliknya, fa'inahulayyash, maka enggak sah. Wa'in aja zahul Malik walaupun pemiliknya bolehkan, walaupun pemiliknya bolehkan, dohernya seperti itu. Karena bukan milik dia kan, Nawa. Jadi kalau jual barang orang lain walaupun nah, pemiliknya bolehkan, tapi karena bukan milik dia barangnya, dohernya seakan akan apa enggak boleh. Oh ya, harus barang harus milik dia Padahal sudah kita lewati tadi ya Sudah kita lewati Kalau dia menjualkan barang orang lain Walaupun barang itu bukan milik dia Tapi sudah diizinkan oleh orang lain tersebut Namanya perwakilan Itu tidak masalah Amin, namun, namun contohnya namun, A sama si B Si A ini pemilik barangnya Si B ini tidak punya barang sama sekali Si A mengizinkan sama si B untuk menjualkan barangnya Sehingga suatu ketika si B masarkan Mau beli madu tidak Matunya asli, panenan eh, panenan Yaman, matu sidir itu yang mahal harganya 1 kilo bisa 2 juta itu ya. Kan, ya, Bang, nama matu sidir itu mahal itu harganya, masyaallah itu ya. 1 kilo bisa 2 jutaan itu, matu sidir itu. Tapi kentalnya luar biasa. Antum tuang gini enggak akan tumpah nih ya, kecuali pelan-pelan tumpahnya. Kami ya? maksudnya apa? Sangat kental sekali dan luar biasa keistimewaannya. 1 kilo 2 juta, bukan promosi ya. Maksudnya ini ngasih tahu aja, anak-anak punya juga ya. Maksudnya 6 nah, itu sekedar apa contohnya Si A ini punya madu Mengizinkan si B itu jualkan Madu milik siapa bang? Milik si B atau si A? Milik si A, si B tidak punya madu Cuma si B sudah diizinkan untuk menjualkan madunya Suatu ketika si B jual kemana-mana Online, nah buka lapak Misalkan, nah barang kalau film Jual madu ini asli, ini ori, madu dari Yaman Langsung, ya? harganya sekian-sekian Madu sidir misalkan, atau madu merai Misalkan, paham ya Boleh tidak? Boleh karena tadi dengan sama sekali. Ah. Kalau doher ini, dohir di sini, selama barang bukan milik dia walaupun diizinkan pemiliknya enggak boleh. Paham ya? Nah, eh, tapi itu pendapatnya kurang tepat. Kalau kalau seperti itu enggak tepat. Wa hada may'ruf 'indahum bitasawuf Yang seperti ini dikenal menurut mereka dengan apa? Bitasaruf al-fuduli, yaitu perbuatan yang di luar apa? di di luar kepemilikannya. Wal mas'alah fiha Permasalahan ini ada rincian sebenarnya. Iya enggak? Rinciannya sebutan tadi itu. Ridzihannya kalau diizinkan kalau pemiliknya ya enggak ada iskal. Iya enggak? Antum menjual barang orang lain kalau diizinkan sama pemilik barangnya ya gak ada iskal kan? Jual ke barang orang lain, masarkan, enggak riskal. Naam. Barakallahu fikum seperti itu. Fa in fa bi syara'. Karena terkadang nah barakallahu fikum, menjual barang orang lain, ini secara persamaan bebasan artinya menjual barang orang lain terkadang diizinkan syariat. Tolong ya, diizinkanlah syariat ada, tapi apa? Tapi dengan catatan rincian yang akan kita lewati nanti. Wamin huma daat ilah darurah. Di antaranya juga ada juga apa? Menjual barang orang lain diperbolehkan karena darurat. Wamin huma lam yakdan misrar, walam tadak nam walam tadong ilah hidarurah. Dan juga di antaranya ada yang syariat tidak mengizinkan dan tidak darurat juga. Walakin nam barakolafikum walakin hasbatikatil insan almutasarf bilnisbahilmanik tasarf. Akan tetapi penting ini akan tetapi semata-mata karena kepercayaan seorang, percayaan seorang kepada orang yang menjual dari itu nah, kalau fikum dinisbahkan kepada pemiliknya, tasaraf dia boleh berbuat, kadang seperti itu kan sudah dipercayakan pokoknya, gak perlu izin sudah percaya, percaya sama orang itu orang itu jual, gak perlu izin, gak masalah diizinkan, paham ya, silahkan tapi kalau gak seperti itu dalam keadaan tidak seperti yang sebutkan sini. Tidak ada izin wala syaih. Asal dihindari. Masulullah. Assalamat. Walafiyah. Walhamdulillah.